Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky Sibarani. Pak Franky, bagaimana komentar Anda terkait larangan ini? Kalau dari perusahaan terhadap karyawan, saya kira itu kan hal yang biasa. Kalau perusahaan antar perusahaan atau dengan relasi, itu hal yang biasa. Yang luar biasa tentu kan dalam konteks nilai besaran dan tujuan. Nah, saya kira itu mungkin yang perlu lihat kewajarannya. Tetapi... Dalam koridor terhadap pejabat ya Atau pejabat negara Nah tentu itu mungkin perlu dihindarkan tentunya Selain itu juga perlu dilihat Sejauh mana relasi dengan perusahaan Antar perusahaan pun itu juga perlu dilihat Kewajaran dan peruntukannya Yang penting kan sebetulnya bahwa Kewajaran itu kan ada Kalau misalnya besarnya hanya 50 ribu 100 ribu ya kan? Atau 25 ribu Tergantung paketnya Tergantung Peruntukannya tergantung kewajarannya, ya maksudnya untuk siapa dan kewajaran nilainya berapa. Dan saya pikir itu masih dalam koridor yang wajar ya, saya kira itu tentu tidak ada masalah antar perusahaan atau perusahaan dan karyawan atau relasi. Lalu menurut Bapak, apakah kebijakan ini akan berdampak buruk terhadap usaha parsel skala kecil dan menengah sendiri? Kalau misalnya itu sampai berimplikasi kepada perusahaan parsel, saya nggak begitu melihat itu hal yang sangat berdampak besar, saya kira. Tetapi bahwa tentu perlu dilihat juga, sekali lagi bahwa hal-hal yang pemberian parsel itu besaran, kewajaran, kemudian juga peruntukannya, ya, artinya tujuannya diberikan itu seperti apa, saya kira itu mungkin perlu dicermati, meskipun itu tidak mudah untuk diungkapkan. Tetapi kalau untuk sikap KPK, saya kira itu kami juga mendukung. Lalu ada saran lain, Pak? Silaturahmi seperti apa yang sebaiknya dilakukan jika tidak menggunakan parsel? Saya kira buka puasa yang umumnya sekarang sedang banyak terjadi di berbagai tempat, daerah, dan komunitas. Saya kira itu juga merupakan salah satu bentuk yang kemudian bisa ditindaklanjutin pada Halal bihalal dengan ya, waktu-waktu forum-forum berikutnya. Apakah dalam jumlah besar ataupun kecil. Eh, tetapi kan artinya itu ada bentuk kebersamaan dan silaturahmi itulah yang jangan sampai itu dihilangkan karena adanya hal-hal lain yang mungkin membuat kita juga tidak menjadi pada posisi yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan silaturahmi itu sendiri. Demikian Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.